Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saat ini Anda sedang mendengarkan reportase radioku Kuningan bersama saya Iksan. Kemajuan demi kemajuan serta pengembangan ekonomi selalu menjadi sorotan terdepan yang dipelopori oleh lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah sedang sumber Cirebon. Abah Syeikh Abu Hanifah menyambut hadirnya ABCU berikut ini. Bila rahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang-pejuang Al-Bahjah yang dimuliakan oleh allah swt. Alhamdulillah telah diresmikan ABCU. Termasuk salah satu pengembangan program ekonomi dari pesantren Al-Bahja. Dan mudah-mudahan Abiciku yang sekarang diresmikan ini menjadi solusi bagi umat untuk beraneka macam ragah di dalam hobi kuliner-kulinernya. Untuk bisa mencicipi, menikmati dan yang paling utama adalah bahwasannya keuntungan apapun yang diberikan oleh Abiciku ini semuanya adalah kembali kepada pesantren Al-Bahja. Maka ayo berbondong-bondonglah untuk mencicipi makanan halal dan barokah ini. Dan mudah-mudahan APG kus makin jaya dan juga sukses dan juga semakin berkembang. Dan mudah-mudahan semuanya yang berjuang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian reportase radio Kuningan, sambung hati dan teruslah ikut berjuang dengan menjadi bagian konsumen ekonomi al-bahja. Iklan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.